bapak ibu sekalian tamu undangan yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di disini ini bahasa indonesia bahasa jawa ini saya hanya bisa memberikan sedikit pesan dan kesan wabil kepada pengantin baru yang sebentar lagi mau bersenang-senang dan kepada pengantin lama yang pada pening mikirin utang kelihatan dari wajahnya pak ya Yang pertama tentang nikah Tentunya kita harus paham betul Nikah itu adalah ibadah yang suci Nikah itu ada dua kinaya Yang pertama kalau menurut anak pondok pesantren Nikah itu singkatan pak Nikmat dan penuh barokah Amin Kalau bahasa preman perempatan Nikah itu katanya nindihin barang yang mereka Saya tidak tahu itu Cuman yang jelas kalau ditengok dari sejarahnya nikah itu syariat yang diterapkan bukan kepada Nabi Muhammad Tapi kepada nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam Saya pernah mengadakan seminar tentang pernikahan pak dan saya mengutarakan tentang sejarah Di salah satu universitas terkenal selesai saya seminar ada mahasiswa bertanya sama saya Pak Lasudin Bapak tadi nerangin sejarah nikah melalui Nabi Adam dan Siti Hawa betul kata saya Nabi Adam Siti Hawa itu kan hidup di sorga Pak Iya mereka berdua Pak di sana Iya saya saya tanyakan status mereka di sorga Pak nikah atau kumpul kebo sampai segitunya anak sekarang saya jawab, mereka nikah kan Nabi, masa Nabi kumpul kebuk emang tetangga belakang rumah kamu yang digerbek Pak RW enggak Pak, kalau menurut asumsi saya mereka berdua itu kumpul kebuk jangan sembarangan bilang coba Bapak pikirkan zaman dulu kan KUA belum ada debak belum buka lalu siapa yang menikahkan saya waktu itu agak ragu Pak apa iya apa enggak gitu kan antara iya dan tidak makanya selama saya dipesantren saya gak ngaji kayak gituan begitu saya pulang saya buca Al-Quran ternyata ada jawabannya saya bacakan wakulna ya adamuskun anta wajajukal jannah wakulamin garoto dan kaisus itu ma wala takrabahatik sajarakafatakuna minadolimin wakulna ya adamuskun yang jawab Allah saya doakan cepet-cepet naik haji yang masih munyat terus saya doakan pulang sakit gigi kita perhatikan ibu bapak apakah kita ini turunan orang yang ahli zina tukang kumpul kebo atau juga ahli ibadah wa qurna dan aku telah berkata kata Allah ya Adam he Adam uskun anta Kadang diperintahkan untuk uskun, uskun itu asal kata dari sakinah, sakinah itu artinya tenanglah kamu di sorga. Inilah ibu-ibu pengajian kadang-kadang masya Allah datang ke pengantenan ketemu pengantin laki-perempuan. Sok doain pakai bahasa Arab, dia sendiri gak tahu artinya. Selamat menempuh itu baru ya, semoga menjalin rumah tangga sakinah mawada warokmah pengantin perempuannya nanya, apa sih artinya sakinah mawaddah warahmah? Yaitu suaminya pada di rumah, istrinya pada di Mekah. <tik> TKW namanya. uskun itu artinya tenang. Di sini mohon maaf Pak, kemarin saya kedatangan anak buahnya Pak Lukman Hakim, saya putin dari Jakarta. Beliau ngomong sama saya, "Fala Sutin, tensi perceraian di bata meningkat." Saya waktu itu enggak percaya. Saya enggak percaya, Pak. Tetangga saya gak ada yang cerai kok. Ayo ikut saya. Kesekupang. Ternyata Masya Allah Pak ngantri di sekupang. Bukan orang mau nikah. Mau cerai. dan yang, yang lebih aneh bu. Bukan muda-muda. Udah nenek-nenek. Mending kalau muda jandanya bisa kita ambil kan. ini Udah nenek-nenek apa yang diharapkan coba. di Disinilah mohon maaf. Kita kaji baik-baik. Yang pertama sejarahnya. Ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa itu nikah. Pak kalau memang benar nikah, bagaimana cara nikahnya Siti Awa dan Nabi Adam? Ternyata menurut ulama ahli hikayat, nikahnya Nabi Adam dan Siti Awa tidak jauh beda dengan nikahnya Mas Yardi dan Mbak Kiki Dan ibu bapak sekalian, ada mas kawinya, ada ijab kabulnya. Mungkin bapak-bapak mas kawinya dulu apa, Pak? seperangkat alat salat malah kadang-kadang ditambah seperangkat alat olahraga Pak ya ha. Nabi Adam juga demikian Membaca membacasholawat 100 kali tanpa nafas Nabi Adam ngambil nafas kan? dengan ijabnya aku terima nikahnya hawa dengan mas kawin baca shalawat 100 kali tanpa nafas Ala Muhammad ala Muhammad Sampai 50 kali Nabi Adam Tidak kuat lagi Ditegur sama Allah Kamu tidak kuat Adam Aku manusia ya Allah Nggak akan kuat Baik kalau begitu Aku maha pengasih maha penyayang Yang 50 kali boleh kamu cicil Maka dalam ilmu fikir Lahirlah munakahat Bahwasanya mas kawin itu Boleh dicicil Saya terima nikahnya Sarboah untuk saya dengan mas kawin empat kintal besi bekas dicicil. Nah itu boleh Pak. Masalahnya apa? Nikah sama perceraian beda. Kalau nikah harus dipercepat. Tapi kalau yang namanya perceraian, mohon maaf, harus selektik. Sampai-sampai ketika sahabat ditanya kamu mau nikah, iya punya duit? Enggak yang kamu punya apa, cincin besi gak punya, kalimat cincin besi ini ditafsirkan, ternyata bukan harus emas berlian Pak bahkan kata Rasulullah, perempuan yang paling bagus menikah adalah perempuan yang paling sedikit mas kawinnya, cincin besi mas itu boleh saya terima nikahnya Hasanah untuk saya dengan mas kawin, cincin besi alias sekrup atau baut itu boleh, yang penting ikhlas dan rumput kemudian jangan lupa Mas Yerdi, Mbak Kiki Anda seperti Adam dan Hawa ketika mereka sedang enak-enak di sorga makanya mohon maaf sama Tata Rias ini dijadikan ratu sama raja walaupun cuma sehari dan gak nyampe sehari, ini jam 5 udah turun keganti lagi, gak jadi raja lagi masa di situ terus Ah, ini artinya apa? Filosofinya seperti Nabi Adam Anda sekarang lagi di sorga Hati-hati ketika Adam dan Hawa di sorga Udah ada ujian Apa? Munculnya makhluk ketiga Namanya Iblis Iblis adalah orang yang tidak suka dengan kenikmatan Adam dan Hawa Maka bertanyalah Iblis kepada Adam dan Hawa Hei Adam, apa kerjaan kamu di sorga? Jawabannya Wa kulamina rogo dan hai susi tumak Aku di sini boleh melakukan apa saja yang penting wala takrobaha dihi sajarah. Jangan berani-berani dekati pohon ini. Iblis bertanya pohon yang mana Adam? Pohon yang ini. Iblis berkata ini pohon sajarah tul buah keabadian. Siapa yang makan buah ini selamanya di sorga? Allah itu Adam tidak suka dengan kamu di sorga terus. Makanya dilarang makan. Adam ternyata kuat Tidak, aku tidak akan makan Sekali makan patah kuna minat min, Aku termasuk orang-orang yang dolim Tapi iblis tidak putus asa Ketika merayu Adam menggoda Adam tidak mempang Maka dia berpindah haluan Merayu Siti Hawa Hati-hati, kalau masyar dikuat Biasanya nanti yang digoda adalah mbak Kiki Hawa digoda, dirayu, digoda, dirayu Akhirnya terayu Dan ternyata aneh pak Ketika Siti Hawa terayu Iblis, Iblis ngerayu Nabi Adam. Nabi Adam yang kuat ternyata lemah terayu juga oleh Siti Hawa. Hati-hati Mas Yardi, kelemahan laki-laki itu ada pada perempuan. Heu, betul itu. Bagaimana? Bagaimana? Hati-hati. Chris John, Pak. Chris John, kenal, kan? Oh, sekali tinju 12 ronde. Tapi sama istrinya katanya 15 menit gak terkabar Oh, kata makanya hati hati-hati begitu juga kelemahan perempuan bukan pada laki-laki kelemahan perempuan ada pada rayuan yakin, kalau gokin majaliki nyolong mesin mas Yardi dapat mbak kiki ini mesti ada gombal-gombalnya dikit, kelihatan dari tamau ini mesti, jangankan sampean saya juga iya kok <laughs> kalau mbak itu gak dapat mas Yardi, ya, iya yasa namanya juga perempuan harus dirayu iblis merayu Siti sitiawak terayu Luh. istri nabi bisa terayu makanya kalau ditembesi kok ada anak muda 30 tahun jomblo gak punya cati gobloknya minta ampun pak kalah sama iblis gitu gak iblis aja bisa ngerayu istri nabi anak sini gak bisa eee. ada ya mohon maaf jangan tersinggung ya. emang kenyataan kok ayo Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa, mohon maaf, makan buah hurdi. Siti Hawa merayu-rayu Nabi Adam, Bang Adam, Bang Adam, betulkah kamu cinta aku, Bang Adam? Kata Adam, tiada lagi wanita di sini yang cintai kecuali engkau. Ya iya, karena wanitanya baru satu di sorga. Coba kalau banyak mungkin pilih Adamnya. Kalau memang benar cinta Adam ambillah satu saja nanti kita makan lupa pak, inilah manusia hati-hati mas Yardi, kita gampang lupa gara-gara ngikutin istri kadang-kadang kita meninggalkan kewajiban, naik Nabi Adam ada yang mengatakan ngambil dua ada yang mengatakan ngambil 3 dimakan sama Adam, dimakan sama Hawa, dimakan sama Adam buah gurdinya tidak langsung ke perut, berhenti di tenggorokan tertahan, masuk gak bisa Keluar gak bisa, nyangkut, nyangkol, bahasa inggrisnya keloloden gitu. Nah, itu Sampai membekas ke anak cucu. Makanya tengok bapak-bapak yang turunan Adam, itu mesti di lehernya ada jendol-jendolnya. Suami ibu ada gak? Yang masih ragu nanti pulang ketok pintu, Assalamualaikum, suami kepalanya nongol, langsung pegang aja lehernya. Bak. Kok pak jendol, gak? Alhamdulillah turunan Adam. Gitu pegang kok lurus astagfirullah tiang listrik suamibullà si tiawa juga demikian makan buah hulti cuman mau mat namanya perempuan kalau makan pelan tapi cepet cepet masuk maksudnya tidak berhenti di leher ternyata ke bawah dia berhentinya di dada, gak usah dibayangkan pak ya keluar gak bisa, masuk pun gak bisa tertahan di dada sampai lama, sampai membekas makanya yang mana-mana perempuan turunan hawa bener, mesti di dada ada jendol-jendolnya nah. kemudian Nabi Adam dan Siti Awad turun ke dunia inilah cikal bakal manusia menjadi khalifah di dunia beliau berpisah dari Nabi Adam ada yang tahu Ibu Nabi Adam turun di mana? Tanjung Uncang, Tanjung Uncang Nabi Adam turun mana kok tanjung itu Adam Damiri itu Pak RT Nabi Adam turun di India Siti Hawa turun di Jeddah makanya orang India yang laki-laki mesti ganteng Pak tinggi besar hidung mancung rambut ikal mata belok itu ciri khasnya Nabi Adam sementara Siti Hawa turun di Jeddah makanya perempuan Jeddah itu rata-rata cantik-cantik tinggi putih hidung mancung mata belok rambut ikal kemarin saya ceramah di sebelah sana kalau gak salah ada bapak-bapak protes pak katanya yang namanya turunan hawa itu mesti idungnya mancung. Iya. Kok istri saya enggak mancung, Pak? Saya nanya istri Bapak, lahir di mana? Urbalingga. Kok pantes. Terlalu jauh dengan Jeddah, lewatin Afrika, Cina sampai ke Urbalingga sa Nah. Ibu Bapak hadirin wal khatirat rahimakumullah. Kemudian menyikapi tantesi perceraian yang makin meningkat, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan Mas Arzi. Yang pertama, banyak pasangan suami istri rumah tangga bertahun-tahun, tapi gak tahu dia tujuannya apa. Dan yakin di sini pun banyak juga yang gak tahu. Ibu tujuan rumah tangga apa? Gak tahu. Saya cuma ikut-ikutan pak. Tetangga punya pacar, saya punya pacar. Tetangga nikah, saya nikah. Tetangga punya anak, punya anak. Tetangga cerai, saya ikutan cerai. Itu ikut-ikutan namanya. Padahal Islam tidak demikian mukian. وَمِنْ أَيَا تِهِي أَنْكَلَا كُلَا كُلَا كُمْ مِنْ أَنْكُسِكُمْ أَجْوَا جَنْ <tut Telat. <tut> Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan jodoh istri suami dari bangsa manusia, bangsamu tujuannya litas kunu agar memperoleh sakinan, ketenangan, Salah satu faktor nih biar gak lama, masalahnya kalau ceramah di pengantin itu jangan terlalu lama Pak. Eh, situasional Pak ya, menghargai perasaan pengantinnya udah mau jubit-jubitan, udah Ustadz kan malu nanti. Keadilan, suami istri tidak punya keadilan itulah runtuhnya Sakinah. Pengertian adil disini tuh apa? Apa? kemarin saya nanya sama ibu pengajian ibu, tahu gak artinya adil tahu pak, apa? sama rata ini yang salah mas Jarbi, mbak Kiki adil itu bukan sama rata kalau sama rata itu dolin contoh, ibu punya anak 5 sekolahnya beda-beda, uang sakunya jangan sama satu SD, satu kuliah satu SMA, satu SMP satu SD, yang terakhir TK uang sakunya jangan sama kalau sama repotnya yang kuliah 200.000 SMA 200.000 SMP 200.000 paling seneng SD 200.000 paling seneng banget TK 200.000ndrandra begitu juga kalau dikecilin semua yang TK 2000 SD 2000 SMP 2000 nggak mau berangkatnya SMA 2000 yang paling frustasi kuliah 2000 tidak bisa. Adil itu artinya memenuhi hak sesuai dengan bukan kebutuhannya, walaupun dia butuh kalau bukan haknya jangan dikasih, memenuhi hak sesuai dengan haknya. Di sinilah ketika saya tanya, "Kenapa Ibu bercerai?" "Suami saya, Pak, senang sama yang lebih muda, lebih cantik." Dengarkan baik-baik Ibu. -baik, Sakinah itu lahir dari keadilan. Kalau suami menginginkan istri cantik, maka wajib Mbak Iki walaupun nanti punya anak 7 tetap harus cantik. Cantik itu mahal, Pak. Kata siapa? Lu oh, salon sekarang buktinya Pak mahal-mahal. Ya salonnya salon tembesi, jangan salon sagulung. Kalau salon sagulung memang mahal luar biasa, Pak bonding 135 blessing 140 sauna tanpa susu 400 sauna pakai susu 750 belum pedikur belum medikurnya apa lho saya lewat ada daftar harganya kok mantan-mantan deh -mantan yang namanya cantik itu lahir dari kecerdasan cantik itu karena kecocokan tidak harus mahal saya pak ceramah Di beberapa tempat ada komunitas orang-orang kaya. Mereka sedang berlomba-lomba sekarang pakai bulu mata. Dari bulu mata yang harganya 10000 sampai ada yang puluhan juta. Tidak selamanya ekonomi kita lancar. Ketika ekonomi kita di bawah pandai-pandailah merias diri. Apa kecerdasan? pak suami saya seneng kalau saya pakai bedak pak, tapi sayang hari ini gak ada duit untuk beli bedak, ingat mbak Kiki tepung kanji juga bisa, betul? pak suami saya seneng kalau saya pakai lipstick tapi gak ada lipstick pak, ih betadin juga bisa, betul? tuh pak, enak hidup loh, yang namanya sekali lagi cantik hasil daripada kecerdasan, Suami nanti Mas Yardhi lupa gak ngasih uang belanja. Bolehkah seorang istri demo? Boleh. Cuman demonya santun. Nanti kalau umpamanya ditinggal ke sekolah, ditinggal ngajar, di rumah gak dikasih uang belanja. Adanya apa? Nasi. Masak nasi. Sayurnya. Ambil air pakai ember. Sayur. Namanya sayur bening. Betul gak? Mas Yardhi datang. Dek ada nasi, ada sayurnya ada sayur apa, bilang aja kepala nanti Mas Yardi ngambil piring terus muber-muber nyari kepalanya kan, kan pakai baskom jadi besar, dia teriak mana katanya sayur kepala dirangkul, baik -baik. pengen nengok kepalanya, ayo ditengok bareng-bareng kan berdua kayak gini nampak dua kepala kan tuh, tengok kepalanya yang satu malah gede-gede tuh hati-hati Yang kedua tentang makanan. -hat. Makanya bisa jejarkan tadi ada...